Inna an-nafsan ladzaaba. Lamadumun ladstaayru wa ladstaqirru. Ta'awwudillahi min syururi al-sinaan wa mayiatil a'malda. Man ya dhilkal salamun lana. Wa man Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ulah Wa asyadu anna muhammad wa ala wa rasuluh amma ba'ad Ayyala ikhwah rahimah rahimahul rahimahulullah Pembahasan kitab salju sunnah karya Allah Al-Fatihah Al-Fatihah al Masuk ada pembahasan tentang Al-Qur'an Dan ini adalah maksud penulisan di sana ini Sebagaimana dulu di Jepang Timah kita ini terkait ke Duhan Kita tidak saling berterima kasih terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan perintasan akibat beliau yang sebaunya mencapai kita tidak saling Al-Quran terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Wal-Quran adalah beliau Kalau semua hal jawab-jawab. Itu Kalau Itu punca pada Allah Tersebut letak Dalam Allah Bukan Masro Di zaman itu Di zaman itu Dan Alimah Muhammad Menemui beberapa kalimat Awalnya jelas-jelas Rotarillah yang memaksa Memaksa Seluruh Rakyat yang berdiri tidak berdiri antara untuk kuncinya adalah antara ini adalah karena ini bagian dari keimanan mereka terkait sifat Allah. Mereka tidak percaya, tidak mengimani kalau Allah itu berbicara. Mereka tidak, tidak mengimani kalau Allah itu punya sifat bicara. Mereka tidak mengimani kalau kalau Allah itu bisa berbicara. Ada mereka enggak terima kalau dancara kalau itu bisa berbicara eh. Kenapa, Pak? Karena bicara itu sama dengan makro. Gitu, Guys. Kalau bicara bisa nanti keluar suara. Nah, eh, itu maksud saya, Pak. Mereka tidak mau, mau, terima mau yang bisa berhati-hati Pada hari Dia berbicara, ya, ya Allah tidak harus apa-apa dengan bicara-bicara Kenapa lupa jadi harus menyamakan dengan makhluk yang mencukup setelah itu meniadakan Awal pun tidak Orang yang bertakdir dan meniadakan sifat Allah adalah awalnya karena dia Menyamakan apa yang diawar dengan apa yang di masyarakat Kemudian dia menganggap tidak pantas setelah, Akhirnya dia diadakan ya, Di antara Untuk menguji jahit orang-orang Al-Quran ini ya, Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu bukan karena Allah wah tidak yang bahaya sekali kalau al-quran itu bukan kalau al-quran itu makhluk makhluk bisa hilang dengan sihatsalma makhluk mana lah. bisa kiri bisa hilang Ini bahaya sekali kalau al-quran itu dikatakan makhluk ketika kuat mereka tegas ini orang-orang kotazila. Ketika kuat, didukung oleh pemerintahnya, mereka tegap tegak. Pokoknya harus mengatakan, Al Quran itu maklum. Kalau enggak, hukum, siasat, atau ada Ketika lemah, main harus. Ini saya mengatakan. Al-Quran Kalamullah Kalamullah Di antaranya Al-Quran kalamullah Dia tidak melanjutkan makhluk atau bernah Pokoknya Al-Quran kalamullah Dan ternyata yang diyakin Kandang itu juga diakini oleh ahli-ahli ascrion. Bisa kalau banyak orang begini mempelajari ascrion. Di antara keyakinan besar <tuh> mereka adalah, mereka mengatakan al-Qur'an itu tentang tapi mereka katak kalamul aibarok itu ungkapan dari kalam dua. Tetapi tidak, intinya ya sama. Intinya itu bukan kalam. Kalau tapi tahu ini mengungkapkan perjebahan dari kawan-kawan Jadi digambarkan Si betul dengan awal itu kayak ini Dua orang Satu bisu Satu bisu ini bisu. Tapi kawannya si A Hanya si A ini bisu Cuma si B ini karena bergaul lama Dia paham apa yang diinginkan oleh si A ini. Kemudian dia bisa menyampaikan Apa yang dimasukkan desa, ya, dengan bahasa B seperti ya. itu kenapa mereka mengatakan Allah tidak bicara, jadi diam Jibril faham Jibril yang melukapkan jelas sekali mereka berbicara di Allah kalam itu sifat yang sempurna berbicara itu adalah sifat yang sempurna berbicara itu sifat sempurna bukan air Bukan kekurangan, bisa berbicara. sama kok malah mereka tidak terima kalau Allah Bisa berbicara, dan kalau tidak terima justru kalau dibilang musuh, tidak bisa bermuak, bermuak tak betul, miring, tidak terima dia kalau dibilang bermuak tak betul. Tapi Allah, berubah tidak bisa bicara. Tidak boleh bicara al-qalam. Selanjutnya. Lepas bintang, lepas yang lain, kita mereka berdalam-dalam, satu berdalam-dalam dalam agama berdalam-dalam kepada Allah, tapi lepas dari bimbingan syariat, lepas dari arahan syariat dan generasi terbaik yang memahami ini dengan baik, hanya tato, maunya mencarihkan Allah. Mereka mereka, mereka menggambarkan tauhid belajar tauhid Allah mereka artinya melepaskan Allah dari sifat-sifat Allah yang banyak. Karena cuma satu ya. Sifatnya itu satu. Kalau sifatnya banyak, tidak tauhid. Satu jadah. Sesungguhnya Allah ya? ada. Ada. Kalau sifatnya banyak, kayak makhluk. Sesungguhnya Allah. Begitu jauhnya sesatnya manusia ketika membiarkan Beranggirah hanya dengan apa yang dikata maka akal Bukan akal sebenarnya wadah -wadah. Ya agak itu pasal akal <tuh> Maka Alimantara <telah> mengatakan <tuh> Harus tegas Kalau Allah bukan makhluk Karena kada cuba bilang kalamullah, mereka punya makna lain. Yang dohirnya yang dinamakan oleh mereka menyebut kalamullah, tapi maksudnya adalah kalamul ibaarah. Ya maksudnya. Jadi kan kalamullah bukan makhluk. Masa cerita ini dalam bahasa ketika bukan dan cerita e, ahli kesesatan mereka bagaimana akan bersembunyi di balik kata-kata untuk melepaskan Kesesatan mereka orang disebut nutawqifa kaum yang mau netral mau yang pokoknya kalau Quran kalamullah aku enggak mau bahas makhluk atau enggak makhluk ini sok sok sok bijak Orang kelompok yang kebijak Pokoknya Al-Quran kalau Allah Aku tidak mau bahas Aku tidak tahu Aku lah, tidak mau terlalu masuk di situ Makhluk atau bukan makhluk Kayaknya adalah bijak Padahal kesesatan yang parah Yang di situ tersembunyi racun kesesatan yang membahayakan sekali Disitulah permainan Al-Bita Dari zaman dulu Ia akan bersembunyi di kata-kata yang sopan seperti so, itu. So, so, so. Dijelaskan lima dasar alusunda. Iya, yeah. pokoknya di antara prinsip alusunda adalah menjelaskan kesehatan orang-orang oh. itu kan, menjelaskan kesehatan agit, agama. Datang orang yang gak alusunda. Ya yeah, pasti alusunda. Malasih, aku tak berani lah, kayak menghukumi orang ini sah. Tak berani lah, aku, orang yang paling hati-hati, Yang menyesankan itu. Orang yang paling menjaga kehormatan manusia. Hati-hati yang tak berani melakukan ini. Saatkanlah Rasulullah. Pemimpin orang yang paling awal yang paling kadang misalnya misalkan orang yang kasar. Ketika Rasulullah mengatakan, "Oh arit itu kilabudah Kilabudah kila seperti itu dari Rasul, kila bunda. Bahasa yang kasar sekali untuk dibicarakan. Kila bundar, anjing gerakkan, praktek parasalah orang, tapi itu yang mendengar riwayat ini ketika ada orang-orang kewarin -orang yang berhasil ditangkap kemudian bahkan dihukum mati oleh pemerintahnya bahkan kemudian kepalanya itu dipenggal ditangkapkan di dekat istana ini. dia meneteskan air mata, melihat seperti itu sambil menunjuk kila bundahan, kila bundahan Hmm. Ada orang yang keheran kehawa kamu mengatakan seperti itu. Ya, aku enggak akan berani mengatakan seperti itu kalau aku tidak pernah mendengar. Itu. Kemudian, ada lagi model penyesatan kelompok sesat lagi yang mereka dikenal dengan orang-orang lafziyah dijuluki seperti oleh para imam, Imam Ahmad misalnya, yang menyingkap Imam Ahmad. Lafziyah, dia bermain kata lebih lebih lebih halus lagi. Lafzi bil Quran makruh. Lafzi bil Quran makruh. pelafalan itu dengan Al-Qur'an itu basroh. Disuban yang lebih rumit lagi, lebih sulit juga dorong. Pelafalan itu dengan Al-Qur'an itu kan ada bisa berbeda. Iya, lafal itu itu maklum bebas. Kamu baca Al-Qur'an sunawi itu kan basroh karena dari kamu. Tapi apa maksud? Maksud itu apa coba? Ya kan? Karena itu orang enggak tahu. Ya kan? Tapi enggak dia buka itu. Jadi ingin dia bukan Al-Qur'an Karena bisa kemudian rawami oh, lafal. Lafal Al-Qur'an dia enggak aku baca. Al-Qur'an dia enggak itu adalah bahasa. Lain-lain. Roba-ro kita atau waqifan. Roba lafiah. Ini semuanya di berbagai macam kalau yang luar biasa terlihat ini ahli kita main-main kata ini halus. Ketika mereka posisinya sedang tidak berdekatan dengan penguasa, dia ya, main halus, pakai okay. isarat-isarat. kita seperti itu. Terus gaya mereka yang seperti itu ketika tidak punya kemampuan kekuatan lah, dia hanya bisa pakai bahasa-bahasa isyarat bahasa-bahasa yang bisa dibahami di situ tapi tidak bisa ditubuh ikhlas sehingga lepas berikiratan itu ya. itu cara kerja berbeda dari Al-Sunnah Al-Sunnah dakwahnya tidak dulu ya setara Dohiruha Kabatinia. Dohiruja yang Kabatinya, jaga ini ini dah dulu prinsipnya. Tak ada yang disembunyikan. Yang prinsip yang berada pemerintah yang tidak dulu yang jelas, tidak memberontak, tidak berani menghasilkan masa untuk uh, kemudian menjatuhkan kehormatan pemimpinnya. Boleh. Walaupun juga juga jelas, tidak mau melakukan perkara yang maksiat kalau terus diperintahkan jelas ya kayak gini seperti itu, itujak dulu hmm. ini nggak nggak kalau nggak nah, bisa ini Satu ya takzur negara kita pemimpin kita ya, seperti itu nah nggak ada yang disembunyikan prinsip alusulah terhadap seluruh bangsa karena ini kejelasan karena ini al haq memang harus diketahui ini semuanya nggak ada yang Bisa bunyikan Memang ini agama Prinsip kita Sikap-sikap politik, sikap-sikap kita dengan siapapun, dengan apapun Ini agama Ini agama Ini adalah ajaran wahyu Bukan Bukan permainan otak ate akal kita Sehingga, sehingga Ini adalah kebenaran Kebenaran, Alhamdulillah, ini ajaran harus kita Yang memang layak semua orang harus Tahu Yeah. Sehingga jelas Al-Quran adalah kalau Allah bukan makhluk menuntut seperti itu. Nah, di masa Alimah Muhammad, di masa Alimah Muhammad, di masa ketika orang tadi itu banyak yang bermain kata-kata yang enggak jelas tadi di situ justru makanya Allah sudah harus menunjukkan yang jelasnya di sehingga seperti itu. Di masa ketika al-mitha bertebaran menebarkan subhan justru ketika al-husna menunjukkan ini yang sebenarnya ini yang sebenarnya sehingga dalam setiap hari ya seperti itu al-husna akan walaupun akhirnya dia akan dicibir oleh banyak orang ketika sekarang para dunia orang-orang ketika terkesima dengan gerakan-gerakan untuk mengkritisi pemerintah dengan terang-terangan Dengan bawa-bawa seakan-akan membela Islam Seakan-akan itu adalah orang yang sangat cemburu terhadap agamanya Yah lusunah justru ketika itu memang saatnya dia untuk menunjukkan prinsipal lusunah Menjelaskan tidak seperti itu syariat Islam memimpin Menasihati pemerintah, ya bagian dari Ajaran agama Tapi juga ajaran agama Menasihati pemerintah lengkap sudah Dikasih tahu caranya Jangan keparus-parus nah, Dan nasihat diri itu Bagaimana kebihi ala niata Jangan terang-terang Berdua dinasihati, kalau nerima Ya itu yang diinginkan, kalau enggak ya sudah Jangan ngeyel harus diterima. Kalau gak diterima pokoknya nggak mau. Wajiban ya. cuma, kamu cuma sampai di situ. Paket ado, kamu sudah menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Benar-benar hanya menjalankan agama. Tidak ada sedikit pun keinginan-keinginan hawa nafsu, lamiatan-lamiatan amarah hawa nafsu. Ya terbukti tanpa dalil mereka bergerak. Iya kan? Ya sejak dulu prinsip ini gak akan berubah siapapun presidennya ya siapapun penguasanya ya ini prinsipnya. Tidak akan berubah dengan bergantinya jabatan waktu berganti Usin, Iya, Usin sudah clear. Jadi ambil ini, ini uh, saya krobyron mengambil faida di sini di saat saat di situ ada pekaburan dari alifit dengan bahasa-bahasa yang bisa diartikan kesalahan. Alus sudah akan tampil dengan kejelasan ajaran, kejelasan berisi. mestinya seperti itu. Jangan malah ikut larut, ikut balu-balu mendukung, ya kan? Bukan makhluk 11 Kemudian selanjutnya adalah sifat Terkait sifat-sifat Allah Wa kalimatullah Secara umum setelah menegaskan Al-Qur'an itu kalah Allah. Bukan makhluk Berlian Buzari mengatakan Wa kalimatullah Ukapan, -ukapan Allah. ucapan -ukapan Allah Ucapan-ucapan Allah perkataan-perkataan Allah wa kunturutulloh dan ke kemampuan Allah wa nantuhu wa sifatuhu sifat-sifat Allah itu semuanya kamilatuh semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna tanpa ada kekurangan. Ketika dikatakan Allah, Al-Hayyu hidup, hidup hidup yang sempurna, jadikan keagungan Allah. Makhluk hidup, iya hidup, tapi hidupnya tidak sempurna, didahului oleh tidak hidup. Diakhiri juga oleh kematian, dalam hidupnya diseringi dengan sakit. Tidak sempurna hidupnya, tidak terang. Allah mah hidup, yang tidak diawali dengan kematian tidak diakhiri dengan seorang hidup dan menghidupkan benar-benar hidup dalam 100% seluruh alam ini di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun yang lewat dari dari Allah Subhanahu. Pidan sekali dengan makhluk Jadi ketika dikatakan Allah punya kudrah kebawaan, dia ya beda dengan yang ada di makhluk. Kebawaan yang sempurna. Dan seluruh sifatnya mestinya seperti itu. Tapi mestinya dikabarkan ketika dikatakan Allah sendiri, Allah punya tangan. Ya kamu gak usahnya makan tangan Allah dengan tangan makhluk. Orang Allah mengatakan atau hadis Rasulullah mengatakan sifat diantara yang saya katakan. Ya jangan kau sama dengan dengan makhluk. Siapa yang nyuruhnya makan Allah sudah mengertilah kami, saya tidak ada ya. Sama, orang tangan kamu saja sama-sama bang, -sama dengan tangan kambing, atau tangan kerab, beda. Ya. Kok kemudian Allah kemudian lo kamu sama dengan? Kaitkan Allah punya mata, ya beda enggak? Siapa yang harus disuruh menyamakan? Yakin imani saja, imani saja apa yang di dalam? Allah, Allah berkata, Wa wajah kau wajah huruf bidadari jalaniwan ikhraf dan tetap wajah rohmu yang memiliki agung keagungan dan kemuliaan Ya kamu jaga sama kan dengan wajahmu. Terus gimana? Ya enggak tahu. Karena Allah enggak jelas cara wajahnya gimana. Yang penting kami imani Allah punya. Apa bedanya dengan Allah punya ilmu, Allah hidup Kamu juga hidup, Marduk hidup Beda hidupnya Wajah Allah Ya beda, pasti beda Dan bagaimana? Ya gak tahu Karena Allah gak jelaskan, dan memang gak perlu tahu Itulah makna Kita mengingatkan sifat-sifat Allah Dengan imami apa adanya A.B.R.U.H.A.B.J.T. Sebagaimana datangnya dari Al-Qur'an dan Hadis, Tanpa taqif Tanpa membagaimanakan aku ibatirasikan bagaimana aja kayak tanpa tampil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Apalagi taktil kemudian malah me, tidak mempercayai kitab itu. Sudah sudah. Ini masuk akal. Kalau mereka yang pegang soal berakal menurut filsofi. Ini lebih masuk akal karena Jelas, banyak-banyak sisi lebih akalnya misalnya Jelas kan, kamu gak lihat Allah Info tentang Allah Kita hanya mengandalkan apa? Berita Berita yang paling benar tentang Allah adalah Ya Allah sendiri dan Rasulnya. Kemudian Allah memilih Bahasa Arab Sebagai bahasa untuk agama ini Al-Quran ditunjukkan dengan bahasa Arab. Allah memilih Rasulnya Muhammad SAW. Orang pilihan. Dan tidak mungkin kan Allah keliru milih. Rasulnya itu pasti orang yang terbaik. Karena dia tugasnya menyampaikan risalah. Pasti paling fasih Ngomong bahasa Arabnya. Paling mampu mengungkapkan bahasa Arab. Menjelaskan begitu juga pasti paling amanah pasti juga harus disampaikan pasti tersampaikan sehingga ketika Rasul dengan menyampaikan bahwa Allah punya wajah, punya tangan ya pasti dia benar sedang benar wong dia itu benar atau atau yang disebutkan sih pasti benar bukan sedang nigo Rasul kan sedang salah ucap. Bak kemudian seakan-akan mereka harus bersama luka ini yang paling tahu tentang Lafal-lafal syariat. Oh itu maknanya ini, ini itu sih kita agak tidak letterless seperti itu, tidak bisa harfiah, tidak bisa apa tekstual seperti itu. Kita harus kita makna yang dimaksud. Lupa jadi kamu yang tahu. Kok jadi Kemudian Rasulullah tidak menjelaskan seakan Rasulullah tidak mampu Tidak mampu menjabarkan itu Allah Dalam banyak ayat mengatakan Allah di atas Kok kemudian mereka mengatakan Itu maksudnya begini, begini, begini Kok jadi kamu yang lebih tahu Seakan-akan Allah dan Rasulnya itu tidak mampu dalam Padahal terulang-ulang dalam ayatnya Di atas Allah berbicara Kok jadi tadi kamu ya ungkapkan tentang maksud tentang Allah daripada Allah dan rasul sendiri. Ya kan? Enggak ya, masuk akal. Terus bagaimana hal yang sifatnya ibadah, Sholat haji, zakat, segala saja ada detailnya dari Rasul, ya. Dijelaskan secara detail. Dan bisa Rasulullah menyampaikan. Masa kemudian tentang nama dan sifat Allah Rasulullah tidak Bisa, tidak. Ya, terus yang bisa kamu? Tidak nah, ada. Ya. sisi nggak ngasuk akalnya banyak sekali. Di sini kita mengetahui sering. Kadang orang-orang yang mengklaim diri berakal, cerdas, tadi ternyata dia sudah menjalisi akal sehat. Jadi kembali ke tadi. Sifat-sifat Allah, kalimat itu sifat yang sempurna. Sempurna bukan makhluk. Kalamullah Al-Qur'an ini sempurna, susunannya sempurna. Kan Allah yang busur. Enggak ada, enggak ada itu salah. Salah kata. Enggak ada salah letak. Mestinya ini di belakang, enggak ada. Seadanya Bapak kalau kata seadanya aku saakan akan menemukan kontradiktif dalam ayat Al-Quran atau hadis itu tidak ada sebenarnya cuma tinggal bagaimana kau bisa memahaminya karena tidak mungkin dari Allah walauka anna bina'idni bina'idni inti wailillah ma wajah tufi tilam hamtafiro seandainya bukan dari Allah kamu akan dapatkan banyak presidisi banyak kontradiksinya jadi Al-Quran, bukan. Bukan dari, selain Allah. Ini dari Allah Azza wa Jalla. <tuh> Maknanya juga sempurna kan. Dua dehekbahnya sempurna. Quran. Alhamdulillah. Dan dia da'imatun azali atau sifat-sifat Allah. Itu sifatnya yang kekal. Azali. enggak akan hilang. Sifat Allah. Walaysat biluh data tiada data. Bukan perkara yang baru. Maksudnya perkara yang dulunya tidak ada, seperti itu. Walakah darob dunana kisan fayazin bukan dulu Allah Rob kita ini dulu ada, ada sifatnya ada yang kurang kemudian bertumbuh bertambah. Peningkainya manusia juga. Ilmu manusia dulu kurang atau enggak ada kemudian bertambah berkembang dengan itu manusia. Allah enggak seperti itu? Ilmu Allah semuanya tidak didahului oleh tidak tahu. Tidak, kan? Sesuai dengan kemuliaan Allah. Kehagungan Allah yang dia adalah Rabbul Alamin. Hari ini jelas, lebih jelas. Mengakungan Allah Azza wa Jalla. Jalat sifatuhu ad subahi sifatil makhlukin. Sifat-sifat Allah jelas sedikit pun tidak ada yang serupa sama dengan sifat-sifat bahulu tidak ada. Wa khusyrot adu wasifid dan tidak ada yang mampu untuk menggambarkan sifat Allah. Maksudnya kepihaknya tidak ada. Kori bil iji bil ija ketika diminta dimohon dekat Allah dekat degan mudah untuk mengabulkan wahidasa alaqai badi anta in Allah yang di atas arus di atas seluruh alamnya seluruh makhluknya Allah dekat kalau Al hambaku bertanya kepada Engkau tentang Aku kata Allah anta Aku dekat Kemudian Allah menjelaskan bentuk dekatnya Uji buddha wa tadda Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku Jadi mana dekatnya? Ya bukan dekatnya Karena Allah sudah jelaskan Maksudnya dekat Di antaranya ini mana dekatnya adalah Apa? Akan cepat terkabulnya Doa Padahal Allah jauh di atas sana di atas Tapi kayak dekat Cepat bisa dikabul Itu langsung Itu langsung Kok bisa benar sekali seperti itu? Karena ada tafsirnya di dalam Al-Qur'an sendiri, bukan kita buat-buat. Kan dekat, dekat kan? Kalau dekat itu kan. Iya, dekat. Tapi Allah sudah menjelaskan makna dekatnya itu. Jadi bukan asal takwil-takwil kayak kalian. Ba'idud bitazzuzi la yudal. Dari sisi sisi lain Allah sangat berbeda dengan makhluk jauh dengan makhluknya dengan keagungan sifatnya gak ada yang mendekati sifat Allah dengan makhluk alin ala arsihi berada di atas seluruh makhluknya dasar, ba inur pinokolki jelas pisah berbeda dengan ba makhluknya gak jatuh dengan makhluknya itu, baujutun ada, walaysa biba'dumin walabi biba mafkud Bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang tidak didapati Itu Allah, sifat-sifat Allah Keringkasan beliau terhadap prinsip keimanan terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Dan ini adalah apa yang diakini oleh para imam-imam sebelumnya Dan setelahnya, dan seluruh imam mahluk sundaq Sirikasan beliau membawakan rikasan, prinsip rikasan uh, Akhidah beliau terkait sifat-sifat Allah SWT Dan ini sama dengan apa yang ada pada seluruh Imam Qaumtus muslimin, Tidak ada beda Ini apa adanya Kemudian Selanjutnya terkait al ajal Tentang Ajal Ini juga perkara akhidah yang Terjadi pembahasan di zaman itu tentang ajar wal kholku bayi makhluk itu akan mati jadilah sifat makhluk manusia termasuk di situ dia akan memiliki sifat, dia akan mati dia akan mati dengan ajalnya masing-masing, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Aid dana fi arzi, arzaq ketika memang sudah tersalurkan seluruh rezeki jatah dia. Ya berarti diberikan oleh Allah Azza wa Wa qita'i atari dan kalau memang sudah terputus sejak sejak itu. Jadi Orang mati itu memang sampai ajalnya. Bukan Sesuatu yang Belum ditentukan Gitu oleh Allah ya, Sudah ditentukan Walaupun nanti sebabnya Ya beda-beda Tapi Ibang itu ajalnya Prinsip ini akan menjadikan seorang Hamba itu Nyaman hidupnya Ya Pekahutaman-pekahutaman Para ulama ketika mudah Semua orang berjian ketika Ibang Terpenuhi syarat dalam jihad Jihad Tidak Bukan Jihad bukan Suatu yang Mendatangi ajal Sebagaimana meninggalkan jihad Bukan artinya Mengakhirkan dari ajal Memang waktunya Bahwa arti karena sakit Bahwa Bati di jalan, tidak kapan-kapan tiba-tiba bati Sampai seorang sahabat, Khalid bin Walid yang terkenal pemberani dalam, dalam setiap temuran, bukan satu dua orang kafir yang, berani, yang berhasil duduk Masya Allah, ingin benar bati syahid, tidak bati-bati Batinya raja sakit-sakitan bukan berarti tidak terpuruk jadi membuat kita ya gak akan khawatir apa-apa misalnya hanya karena menyampaikan alha kemudian dia campur di lah misalnya pun sadia sadia pas pas tiwala ya enggak bukan dia kan dia kok oh. kayak gitu kita lihatkan dia, pasti ada hidup ini. Tentram, di sisi lain, satu sisi dia tentram. Tapi kena, dia tak akan takut dengan manusia, dengan dia tak akan mas. Kalah jalan sabarlah, Jangan sabar nanti kesalahan nanti ulang. Ini musim keteklakan, keteklakan, jadi jalan sabarlah. Kalau oh, naik pesawat, ini mesti pesawat jatuh ni. Naik kapal, mesti kapal tenggelam. Naik mobil, ini mesti betul lagi. mati ting. Ini dia menjalani dengan tenang, walaupun terkadang seakan-akan menghadirkan diri kepada kebinatan, dah harus misalnya harus terkondisikan sesuatu yang pembayangkannya tapi karena memang arahkan ya dia tentap tentram enggak masalah tenang hatinya ini yang dibikin oleh orang-orang muslim ketika mereka jihad tentram hatinya Trump. ya tentram ya di si peperangan Uhud itu di awalnya mereka kalah ya, karena membanggar Pasukan panah yang tidak Mengikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi balik di gentur nih kami saya mengintai kala hari itu. Gigi, gigi ya berasa sendiri terobos sampai paprah. PP. PP Kemudian mereka berhasil lari, ngumpul lagi di bukit. Di bukit umpun, di bukit gitu. Gitu. Ya. Kan serangannya tadi di bawah. Mereka gabung dengan pasukan. Ditegang kondisi menyelamatkan diri. Bisa ngantuk Gantung, gantung cuma ada masalah apa? Enggak bisa tidur itu lebar. Ini ni, kondisi perang tadi dibekali muka kalah kayak ini kalahnya. Ini gantung, semuanya tidur, pegang pedang yang terjatuh jatuh. Jatuh tangan. Kalau tunggu apa tidur itu jatuh Trump artinya. Di saat seperti itu, jadi ini ini alam ceritakan di surah Al Imron ini menggambarkan berbedanya dengan orang-orang munafik. Ini munafik, munafik ini ikut perang bersama Allah ya. Munafik zaman dulu itu mantap sekali, dia kuat sekali menyembunyikan kemunafikannya itu, ikut perang. Namun mati Mengasuh orang itu ikut Rasulullah Benar-benar rapi ya, ya. Padahal yang sudah gemosi itu sudah banyak Tapi masih ada Perang lebih sepertiga ini sudah gemosi Sudah pulang, enggak jadi ikut Ikut Abdullah bin Ubaib bin Salun nah, Sudah banyak itu sepertiga Masih ada yang ikut Di perang Uhud itu yang gak ikut itu dia bilang, dia gak bisa tidur ya karena dia cuma pura-pura kan ini habis ini, kita ini mati semua kita ini pura-pura masa -pura. <giranya> jadi mati beneran <giranya> gak bisa tidur mereka agak tetang ini yang sahabat bener-bener ini tidur mereka ini yang gak bisa tidur <giranya> karena memang mereka bukan keimanan bukan keimanan yang berdolong mereka Orang, orang Ini munafik zaman dulu benar-benar tidak -benar ketara Munafik sekarang ini nampak Munafiknya ya, Nampak aku-aku Islam Jelas komentar-komentarnya menyebutkan Islam Komen Komentar-komentarnya malah membela agama kafir Dibilang munafik tidak mau Padahal ketahuan Dia sendiri yang menambahkan Munafikannya Dibilang munafik Kok boleh duduk dua orang munafik Tuntut kalau penyebaran nama baik <SILENCIO> pada nampak itu, pada nampak. Kembali ke tadi, ajal. Jadi, nah ini mengapa ini jadi dibahas? Ketika itu menjadi pembahasan di kalangan orang-orang mutazilah -orang tadi itu, pokoknya bencana besar ini di antara gembong-gembong bid'ah yang besar ini. Dan ternyata efeknya sampai zaman milenial nih, ya, zaman ini, itu di antaranya Muhtadilah pengikut Jahmiyah yang meng menganggap diri paling terdah, akal ini mau semuanya perkara kira itu diutakati masuk akal nggak, masuk akal nggak? Di antara mereka masalah ajal ini, sehingga mereka buat pertanyaan-pertanyaan, kalau ada orang mati dibunuh orang itu kehendak siapa? kan enggak gitu. Nah, gimana? Bagaimana mereka membahas yang sampai segitu-gitunya. Padahal yang paling penting itu menyiapkan kamu itu mau mati. Siapkan akidah yang betul. Agama yang betul, ibadah yang betul, Islam yang betul. Kau enggak usah bahas inilah kalau enggak kalau enggak enggak enggak masuk di akalmu. Udahlah Ya. bahasan seperti itu sehingga diantara para lawan yang menyebutkan fita besar Kota kotazilah, kotariah, kemudian sofia, kuarin, mujia, oh. sedikit fita besar yang yang kesininya mungkin nggak pakai nama itu tapi tetap ketika dilihat jalurnya itu ke ke salah satu lima yang itu lah salah satu yang lima itu atau dimodif dicampur-campur sisi ibadahnya sufi sisi akidahnya mu'tazila sisi pergerakannya kuarit untuk dirinya dia murjia kan gitu dia melakukan dosa besar nggak apa-apa murjia kalau pemerintah melakukan dosa sedikit kafir kuarit ke, ke pemerintah kuarit untuk dia murjia itu ketika nah, ini ini nah, cara ritualnya sufi campur aduk lah bawah sumahum selanjutnya masih tentang kematian sumahum kemudian mereka ini badal goh mati diil kubur musa'alun setelah memang di dalam alam kubur mereka akan ditanya Ini kita disampaikan sudah ya, lalu sudah ya sama mengapa ini dibahas tentang akidah kadang ya ini akidah dan memang di waktu itu ada orang-orang yang tidak percaya Ditanya dalam tafsir pertanyaan tiga permasalahan pokok siapa robu siapa nabi gua agama dan yang menjawab ini adalah amalan saleh amalan di dunia ini bukan bukan bukan apa sekedar hafalan di situ karena di hadis hadis ini banyak yang periwayatkan salah satu, satu riwayatnya dia ada yang enggak bisa ber Menjawab mengatakan, hah lah Adri, saya itu nas ya perlu saya fakultuhu. Ia tergagap-gagap. Saya tak tahu. Saya hanya dulu mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, mengatakan Allah Allah, mengatakan Allahilah Allah, mengatakan Allahakbar Allahakbar. Allah. Mengatakan, Allah, mengatakan, ini itu maka aku pun ikut mengatakannya. Dan ini dikatakan termasuk orang yang tidak bisa menjawab, tak lulus. Jadi bukan sekedar hafalan itu apalagi tahlul ya orang sana apalagi sudah mati baru ditalkin eh si fulan kalau malaikat maut dan nakir datang kepada bu jangan takut eh enggak bentar <laughs> kalau dia nanya ini jawab ini macam orang kau di diinterogasi tentara saja udah takutnya kayak gitu Polisi yang sama-sama manusiaga ini, malaikat yang dia menggambarkan, maka dinamakan mungkar nakek karena wajahnya yang di malaikat yang ini dengan wajah yang seram yang menakutkan, sudah wajahnya menakutkan itu di tempat gelap yang kamu sendiri, dah ya. kayak gitu dia bawa martil besar, kalau itu dihantamkan ke gunung hancur, gimana? Gak takut? Enaknya ya ngomong jangan takut. Kalau ditanya ini, pasti takutlah orang Rasulullah ketemu Jibril yang enggak benda seperti berarti ketakutan. Rasulullah pertama kali ketemu Jibril malaikat yang kan enggak pernah ketemu malaikat. Rasulullah sudah dewasa umur 40 tahun, padahal bukan penakut Rasulullah itu maka berani malam-malam di gua Hiro menunjukkan dia bukan penakut enggak pernah takut. Beberapa kumpel enggak pernah takut ke deru, enggak pernah takut di gunung. Di gua irok sendiri malam-malam musykadiah mengaku, eh ketemu jilir ketakutan sampai keringat dingin sampai pulang-pulang gemetaran minta diselimuti. Nah ini ketemu melayan kalau eh, enak, kau enggak usah takut. Kalau ditanya dijawab, ngolok-ngolok agama jadi geruan. Ada di sini kan? Tawarkan dia. Ngolok-ngolok itu pelacana agama bisa dilaporkan itu penistaan Kayaklah kalau kayak lah, apa mungkar nakir itu enggak menakutkan karena mengapa itu iman nih itu pertanyaan karena alam gua itu sudah kita enggak bisa ikut-ikutan di situ ini kayak -kira, kira terkait terkait aja Beliau bawakan satu poin satu poin sesuatu yang memang menjadi pembahasan masalah aqidah. Di sini kita pahami memang kalau kalau dirinci ketika, kalau nggak dirinci secara global Islam Islam rukun Islam 5 ya rukun iman 6 setiap kaum muslimin ya itu tapi ketika dirinci-rinci seperti macam-macam ketika dirinci tentang hari akhir nah ternyata ada yang nggak percaya adanya ada kubur nggak percaya tentang adanya Mizan ada enggak percaya adanya haut, ada enggak percaya adanya syafaat Padahal itu Masuk dalam lingkup Hari akhir Dan seterusnya Maka jadi dirinci Sehingga memang kebanyakan manusia itu Muslim, umim, secara global Imannya global Ketika dirinci Memang ada yang tidak tahu Memang ada yang malah mengikari Memang ada yang ikut alil fitnah Sehingga penting mempelajari Hakidah Yang rinci dan yang telah dibakar oleh para ulama Dan contoh-contoh kesat Di zaman mereka sudah ada Di Yang belakang ini cuma ulang-ulang saja Di beda-beda istilahnya sedikit Dicampur-campur tapi Intinya sama Sudah ada pembahasan di kalangan ulama Dan Tentang terpandangnya sudah ada Dalil-dalil syari juga sudah ada maka penting kita mempelajari rincian-rincian akidah Islam, akidah Ahlussunnah. Seperti ini. Ya. Terus <SILENCIO> baca Sudah kan? Hah? Eh? Sudah ya? Oh, eh? ya <SILENCIO> itu Benar enggak? Tambahkan. <tuk> <tuk> <tuk> ya, ini mulai masih Pembahasan tentang hari akhir. Hari dimulai dengan mati, kubur, kemudian berbicara tentang setelah itu, setelah hari kiamat. Kata beliau, wabah dalbila setelah e, hancur badan ini menyatu dengan tanah. Kemudian di hari kiamat dibangkitkan, mereka mensuruh dikumpulkan, dibangkitkan lagi. Wa yawmal qiyamati la mahsurun di hari kiamat mereka dikumpulkan di padang maka didatangkan padang mahsar tempat kumpul lagi mereka walad dal ardi alaihim muhasabun mereka akan dihisap untuk dihadirkan amalan-amalan mereka catatan-catatan amal mereka bi mawazin di depannya sudah ada mizan ada timbangan Memang ada fisiknya timbangan Bahkan Rasulullah menggambarkan Zul Kavarta ini Digambarkan memiliki dua Dua ini Apa namanya Malkok itu Timbangannya seperti ini Apa namanya Malkok itu yang sudah jadi simbol kejaksaan Simbol awamnya tidak kan? ada ya. Itu tahira penyelidikan terhadap digambarkan oleh Rasulullah ada wujudnya gitu pak dalam hal ini ada yang tidak percaya dengan ini dan, nah ini orang-orang yang apapun mau dirasionalkan itu pun otak-otak mereka harus cocok dengan otak mereka ini, ini bencana besar ketika apa-apa harus rasional dan itu tidak rasional kan apa-apa harus bisa dijelaskan dengan akal itu tidak masak akal Jadi, mereka mengatakan mizan itu ungkapan dari keajilan Maksudnya itu Dia lebih tahu Rasulullah Rasulullah Rasul dalam hadis yang suatu hari ketika lihat Abdu'l bin Mas'ud, kurus Abdu'l bin Mas'ud itu Ketika dia ngambil kayu untuk siwa itu, dia manjar tuh lihat dalam sahabat jangan kayak ketawa kayak gimana menengok kurusnya Abu Bakar maksud itu Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur itu itu nanti lebih berat timbangan di akhirat ya. daripada sia-sia ya. Kemudian ayat Al-Qur'an ya apa? Kawang satu lafadz mawazilu fahuwa ria'isafir ri razi wa'aman khufat mawazilu ada disebut yang berat timbangannya yang ringan timbangan. ada disebutkan mizan jelas itu itu kembali ke tadi, Al-Qur'an pakai bahasa Arab Arab orang Arab itu tahu mizan itu timbangan timbangan itu dimaham oleh orang Arab dikatakan berat timbangannya tahu Tahu, itu maksudnya Dan lebih ada dalil-dalil lain -dalil yang menjelaskan Bentuk-bentuk timbangannya Apa yang ditimbang Ada Wahna Sri Sufi Dawawin Begitu juga dihamparkan catatan-catatan amal Itu juga ada dalilnya Dalam Quran berapa ayat bahkan Sa'amah, Ba'adud, Ya'kita, Ba'u dia ini, bawa dia, Aisyah teror dia. Pak Ahmad juga dia kita bawa kembali. Rakyat, rakyat yang menyebutkan uh, ada catatan amal yang nanti akan ada yang terima dengan tangan kanan dan tangan kiri. Disebutkan ada. Sehingga ya, dia sudah percaya saja. Dan itu menggambarkan begitu adilnya Allah tegak hujah nih ada catatan amalnya nih dan semuanya dikakui di ada catatan amalnya ada di ada timbangan dia di nah, gitu itu kan keadilannya Allah nggak ada yang terdolimi wa asoohullahadasu Allah benar-benar mencatat, menyimpan, rapi amalan mereka, ada ada catatannya, ada tibangan-tibangannya, dan manusia lupa, iyalah, seumur hidup, dia ya lupa, ya kemarin saja lupa, kamu kemarin nyuri enggak? Lupa, saya lupa. Siyau bi kadabik dahu khamsina alfasanah law kana ghairu hadzal wajdalah lakin bain khalqin. Ras Allah Subhanahu wa taala itu Menghisap menyelesaikan urusan tadi Isa dengan itu itu hanya satu hari. Satu hari yang kalau itu selain Allah itu lima puluh ribu tahun Ya itu kan Allah seperti itu Ayatnya Lakinda Allah Yali al-humba bainahu Bi'adli bimik daril fa'ilah <tuh> Fi dunya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengurusi tadi penghakiman tadi dengan keadilan ini hanya sebetas tidur siang di dunia ini ya suha hafiz ya dari abu reho suha mengatakan yaw ngalkiyamah kakon terima bayin al-zumri wal-asr hari kita itu waktunya itu tar nah, kejadian itu semuanya lengkap dari Isabizan itu sekitar antara Zul dan Asar cepat Allah Menyelesaikan untuk seluruh manusia hari katakan wah-wah asraul hasibin Allah dan yang paling cepat Kamabada min saqawah wa sa'ada ya'ibin ya'uhu farikul bilcana wa farikul bilsa'ir. Seperti yang sudah ditetapkan, ya memang sebagian nanti ada yang di surga, sebagian ada yang tidak. Di prinsip keyakinan keyakinan alimah al buzani, beliau bawakan ringasan ini keyakinan tu sama dengan keyakinan para imam. Inilah keyakinan kaum muslimin. Aku mempercayai ini. Insyaallah kita.